بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وان نبي ابراهيم عبد الله بن ابي اوف رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لاكيا فيها العدوى انتظر حتى اذا مالت Al wa salallahu al afia fa idza laqaitumhum fasbiru laqaitumhum fa idza laqaitumhum fasbiru Wa'alamu alamu anna jenat, al jannata anna al jannata tahta dilal istiha dilal suyuf thumma kala an nabiy sallallahu alaihi wasallam allahumma munzilal kitab wa mujriya wa mujriya sahab wa hazimal ahzab ihzimhu huwansurna alaihim mutafakkun alaihi wa billahi tawfiq An Nabi Ibrahim Abdullah bin Abu Ayyub faradzul anhumah. Nabi an Rasulullah SAW Rasulullah SAW. Fi ba'di ayamih, di sebagian hari-hari beliau alatilakia fil adu yang menemui di dalam itu ayamih al adu musuh waktu peperangan. Salah satu peperangan Nabi SAW yang beliau pimpin. Inta toroh. langsung menyerang. Nabi menunggu. Menunggu Nabi Hatta idamalati Latishames sampai eh, tidak langsung menyerang Nabi sampai tergelincir itu matahari, yani eh, maksudnya setelah zawal, setelah duhur, Qomafihim berdiri Rasulullah SAW di antara para sahabatnya. Fakal maka Nabi berkata, Ya Yuhanas wahai manusia. La tatamanna likal adu jangan kamu itu berharap menghadapi musuh. Wasallallahu alafia mintalah kepada Allah alafia, keselamatan zahir batin. Fa idza laqitumuh kalau memang benar-benar kamu menemui itu musuh, fasbiru sabar jangan jadi pengecut, dihadapi. Wa dan ketahuilah saat itu Annal jannah tatah tatilal syuf bahas sungguh syurga itu di bawah naungan pedang. Hadis ini kalau kamu perhatikan, luar biasa ini. Nabi sudah memimpin perang, tapi Nabi tidak langsung menyerang. Tapi Nabi menunggu waktu yang paling tepat. Begitulah kita. Jangan gegabah dalam memulai sesuatu. Kita kalaupun mau berhadapan dengan musuh, cari waktu yang paling tepat. Waktu yang paling siap dan waktu yang paling lengah itu musuh. Strategi peperangan harus dibahasan. Kemudian sebelum melaksanakan peperangan, Nabi bagaimana memberikan pejangan memberikan nasihat memberikan memberikan peringatan sehingga dalam peperangan tadi itu persis tidak salah nah, kalau sudah mulai perang salah Hah? khususnya masalah mental masalah mental jadi sehingga menghadapi musuh bukan menjadi orang yang loyo, ingin lari, ingin sembunyi, tapi betul-betul bersemangat. Cuma bagaimana sahabat Nabi? Ayuhanas, lata taman naulikoalah adu. Jangan kamu itu berharap menghadapi musuh, jangan berharap perang. Kapan perang? Woah, wakbar. Kapan perang? Jangan. Enggak, enggak enak perang itu. Siapa bilang enak? Hah? Akhirnya kamu mendahului gitu enggak jadi teroris nantinya. Enggak enak, enggak aman jadinya. Kalau bisa dengan cara tidak perang, kenapa harus perang? La tataman nauliga al-adu. Jangan kau itu berharap berhadapan dengan musuh. Hmm? Was'alullah al-afiyah yang diminta sama Allah jangan menghadapi musuh, dah aman, ribut terus akhirnya kamu ninggalkan keluarga, keluarga kamu juga selalu gelisah gimana tentang keselamatannya kamu, anak-anak kamu juga risiko jadi anak yatim, istri kamu risiko jadi janda, was'alullah al-afiyah yang kamu minta kepada Allah jangan perangnya. Isallallah alafiyah mintalah kepada Allah kamu dari itu mendapatkan afiyah selamat lahir batin afiyah itu Itu yang kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala jaga aman tenteram makmur sejahtera ini dijaga Tapi kalau sudah berhadapan dengan musuh wa iza lagitu muhum ah kalau kamu itu sudah berhadapan dengan musuh, ya hadapi fasbiru. Ya sabar menghadapi mereka. Jangan langsung minta spontanitas menang. Paham ya? Jadi jangan kamu itu merencanakan rami. kacu, Tawur. Serang-menyerang. teror, Terror. Lah, Tidak lah ada. Tapi kalau kamu berhadapan dengan musuh, hadapi kas fa innal jannata tahta dilalisyuyuf deen rial bayang karena surga itu dibawahnya pedang tahu bayangan pedang jauh daripada pedang nda dekat sama pedang artinya kalau sudah menghadapi musuh maka jangan lagi ada di pandangan kamu kecuali surga siap hati bahwa innal jannata tahta diyali syuyuf sehingga kamu menjadi orang yang siap untuk mengorbankan jiwa kamu. Atau fa innal jannata tahta diyali syuyuf surga itu di bawah bayangannya pedang maksudnya enggaknya kamu itu mendekat dengan musuh kamu. Jangan kamu Cari yang belakang sendiri. Feinergena, tahta dilaris, suyuf. Suyuf ini bukan di atas leher kamu, tahta dilaris suyuf. Tapi suyuf ini yang ada di atas lehernya musuh kamu. Hadapi mereka dengan berani, dengan gagah. Begitu maksudnya. Hah? Fa inna jannata tahta diyalil suyuf bayangan itu kalau diangkat pedang mana ada kalau pedangnya tadi taruh ada di bawah masukkan selompong tadi itu itu berbayangan bayangan itu kalau diangkat pedang artinya siap perang idza laqitumhum fasbiru yang sabar siap perang hunuskan pedang kamu siap perang gitu fa inna jannata tahta diyalil suyuf kalau sudah berhadapan musuh Jadi jangan kamu tadi itu cari musuh Gitu maksudnya Jangan kamu tadi itu Bersikap bermusuhan Tapi kalau sudah menghadapi musuh Jangan takut dan jangan mengejut Gleedai takbir Allah akbar Perang temenan singgitan nanti Bukan itu orang berani itu Is'alullah al-afiyah Jaga Alhamdulillah Daerahnya aman itu dengan cara yang bagus Tapi kalau memang mau berhadapan dengan musuh Ya jangan mundur begitu Jangan mundur nah. Kemudian Nabi SAW Tema kala Nabi bersabda Berkata Allahumma munzir alkitab Ya Allah Yang menurunkan alkitab Al-Quran Wajjurias Sahab dan yang menjalankan awan, Wahzimal Ahzab dan yang mengalahkan kelompok-kelompok musuh, Ikhzmhum, kalahkan mereka, serang mereka, ya Allah, Wan dan bantulah kami, ya Allah Alaihim, atas mereka. Artinya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum perang itu jangan orang tadi itu mengandalkan kekuatan. Persiapan iya wa itlaum mastatantum tahta dilalisyuf ini berarti satu gambaran persiapan. Mental harus ada tapi jangan mengandalkan mental dan senjata sekalipun kamu sudah siap. Jangan lupa minta bantuan Allah. Kamu tidak akan menang tanpa bantuan Allah. Huh? Musuh tidak kalah tanpa ada bantuan Allah Subhanahu Wataala mengalahkan mereka. Karena itu menyatakan Ya Hazim Al Azab, Ehzim Alaihim. Doa jangan lupa. Doa itu yang akan mengenatangkan bala bantuan dari Allah Subhanahu Wataala. Hmm. Kalau Orang tadi itu bisa demikian sikapnya, sekalipun sedikit akan menang. Saya mau tanya, zamannya Nabi itu sahabat itu sedikit atau banyak? Sedikit mereka asalnya, tapi bisa berkembang Islam sampai ke mana-mana. Kenapa? Karena mereka ha, selalu menghadapi manusia bukan dengan cara bermusuhan. Cara persaudaraan, malah sebelum menyerang Mereka ngajak dulu dengan cara Islam Ayo masuk Islam Ayo Kita ini saudara Kalau kamu mau Tidak berubah menjadi Islam, boleh kamu hidup Bersama kami, tapi kamu harus bayar pajak karena kami yang mengatur pemerintahan Bukan enak Tidak apa-apa, ini mau kafir gak? Mau Islam lah Ikhlah hafid din tapi kamu harus bayar pajak karena pemerintahan Islam yang mengatur. Lu kan enak, toleran Islam dari itu. Lah kalau sudah membangkang, tidak mau kecuali dengan perang, ya nggak, tidak tidak boleh takut umat Islam. Kamu dengar ini? Nah, sekarang kita tanya kepada diri kita, perkembangan Islam dulu begitu pesat. Kenapa? Karena umat Islam begitu berdakwah dan tidak dengan cara bermusuhan Tapi tidak pernah takut dengan boom. musuh Sekarang pernahkah kita berdakwah Padahal tidak ada musuh Coba kita datangi Kenapa kamu main judi Apa untungnya kamu main judi Kenapa kamu minum homer Kenapa Kenapa? Kenapa? Kita datangi Kenapa sih Ini datang kenapa kok takut Luang itu menghadapi dia Bukan dengan cara bermusuhan kok. Dan ini bukan musuh kamu, ini saudara kamu, umat Islam. Apanya takut? Takut dipukul? tidak mungkin. Takut diancam juga tidak mungkin. Apanya yang kamu takut? Lah. Lah, sifat ketakutan ini apa yang membuat demikian ini? Datangi. Kelompok pemuda dari situ ngakak-ngakak sambil minum Muhammad datangi. Kenapa kamu minum Muhammad di sini? Kamu itu mengganggu. Dan apa untungnya kamu menjadi khomar, minum khomar? Kenapa kamu jadi orang yang soleh? Tegur. Nah, dengan cara yang bagus, jangan langsung bawa patung, pedang, itu dan ini. Tidak ada perlunya. Lata temanulah kuala adu. Was'adulah al-afiyah. Tapi kalau mereka marah, menyerang kepada kamu, faspir, ada api, coba tea. Faenarjan ya? natah tidak liz syufala kalau sudah penyakit dari pertama sudah kamu dari itu takut tidak nenteni musuh kecoak kamu lari hmm, ada kecoak ada tikus jerit kamu lari malih jiwa jiwa yang demikian ini yang harus yang harus dibenai nah, di sini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dorongan mental kekuatan mental untuk menjadi orang yang tegas, tapi bukan karena bermusuhan, tetap menjaga halah afia. Tapi kalau memang harus menghadapi musuh, ya fasbir, fenajnatatahta diralis syuf. Dan jangan lupa minta bantuan Allah ketika kamu tadi itu akan memulai dalam segala sesuatu. Allah alamat. Ada yang perlu dibahas. Misalnya, katakanlah yang golongan ini ya. akhirnya yang maksiat tampil nekat, hmm? kenapa? gara-gara ini nggak ada yang tampil nekat untuk menegur mereka, tegur nggak ada masalah, aboh huh? gak tidak nekor, tegur, nggak ada masalah tegur, dia salah kok, ini pernah ini, ini pengalaman aja pengalaman, ada satu laki dan perempuan pelajar di tengah jalan ciuman, ya, berhenti deh, turun tak negor apa maksudnya kau? Sekalipun sah suami istri nggak benar kau dia, mau diteruskan atau mau berhenti ada di sini? Jadi ya, dia minta maaf, dia minta maaf. Kalau inti kucing, anak nggak akan negor. Kalau inti anjing, anak nggak mau negor. Tapi kalau kamu manusia, ini semuanya bukan binatang yang ngeliat kamu nih. Bisa selesai atau terus? Dia minta maaf, jangan diulangi lagi. Selesai. Dia akan takut. Dia takut sebenarnya. Ini tegur, jangan dibiasakan tidak menegur. Nah, lah kalau sudah mentalnya. Menjadi penakut, ya sudah akhirnya mereka bisa berbuat macam-macam. Orang sak kampung dengan orang dua, tiga p, sing sak kampung. Ini ya enggak. Nah, mental yang demikian ini jangan pernah terjadi bagi orang yang beriman. Ya, harus. Ya, tapi jangan dengan cara permusuhan. Tetap wasallulohal, afia.